Och vi är Allahs skuror och våra fejl och våra dåliga handlingar. Mä är det Allah, han är den som vägrar. Och vem som förlåter, får han inte någon förlåtelse. Det finns ingen andra undan Allah utan han är den enkla och ingen har någon sharief. Och det är bäst att Allah är allverkig och han är allverkig. Och han sa: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس تَقوا الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها jag har tagit min humari gyalan katira uanisa, vatta kulla helleditessa aluna dihi, valarhám, inna lahekana, alikumrat i ve. Jag har tagit min avulla, vakayra Kemarin Pada kajian lalu Telah kita Masuk pada Poin yang ketiga Yaitu masalah Ad-da'watu ilaih Telah kita paparkan juga Beberapa perkara Yang Harus diperhatikan Di dalam berdakwah pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Ataupun mengajak umat manusia untuk berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala dami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan spirit ataupun penyemangat ataupun menyebutkan keutamaan-keutamaan seorang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu surah Ali Imran ayat 104. Wa lakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ikahumul muflihun Tidaklah diantara kalian Ada sekelompok umat Yang mengajak kepada kebaikan Memerintahkan Menyuruh untuk berbuat ma'ruf Dan melarang Dari perbuatan mungkar Wa ikahumul muflihun Dan merekalah Orang yang sukses Orang yang beruntung Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ciri-ciri orang yang beruntung yaitu yang mengajak umat manusia untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf. Ma'ruf di sini sebagaimana yang telah kita definisikan yaitu ma'ruf menurut dari de, menurut definisi syar'i, bukan ma'ruf menurut definisi masyarakat ataupun 'urf. demikiannya kau mungkar yaitu mereka yang mengajak untuk berbuat kebaikan menyuruh melakukan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. dan merekalah orang-orang yang beruntung Kemudian dalam surat yang lain ayat uh, ayat yang lain ayat 110 Allah Subhanahu wa taala firman kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas Sungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari manusia. Yang dikeluarkan di sini arti yang yang dipilih dari manusia, dari umat manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar watuk tu'minuna billah. Yaitu yang kalian menyuruh berbuat ma'ruf dan melarang perbuatan munkar watuk <tos> tu'minuna billah dan mereka dan Kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqwafidinazi Allahu iyyakum. Ayat ini berbentuk kalimat kuntum. Kuntum yaitu yang ditujukan kepada orang kedua tunggal. Orang kedua tunggal yaitu orang yang diajak bicara ya. Ya kan? Orang yang diajak bicara dikatakan orang kedua tunggal. Orang pertama tunggal yaitu yang berbicara. Disini disebutkan al-mukhattab. Yaitu orang yang diajak bicara. Kata Allah kalian adalah orang-orang. E, orang pertama jama' lah ini ya. Karena dia banyak. Kalian adalah orang-orang yang terbaik. Yang dikeluarkan dari umat manusia. Ukhrijat linnas. Yang dikeluarkan dari umat manusia. Yaitu kalian memerintahkan perbuatan baik dan melarang perbuatan mungkar serta beriman kepada Allah subhanahuwataala. Ayat ini banyak yang disalahafsarkan oleh kaum muslimin menyebutkan bahwasanya kalimat ukhrijat ini merupakan uh, dalil daripada disunnahkannya untuk kurut pisabilillah. Ini merupakan pendalil yang sangat keliru karena di sini disebutkan Kuntum khairu ummat, kalian adalah sebaik-baik ummat. Sebagaimana yang kita ketahui melalui hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang yang terbaik, ummat yang terbaik yaitu generasi para sahabat khairuna sekorni sebaik-baik manusia adalah yang hidup di abadku. Summaladina nayaluna hum, sumbaladi nayaluna hum. Kemudian orang-orang yang hidup ataupun generasi yang hidup setelah mereka kemudian generasi yang hidup setelah mereka jadi ada tiga kurun dan kurun yang terbaik dari tiga kurun ini yaitu kurunnya para sahabat kurunnya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengemblang generasi sahabat untuk istiqamah berada di atas syariat oleh karena itu kata Allah Subhanahu Wa Taala kalian adalah umat yang terbaik yang dipilih dari umat manusia Itulah sebabnya Abdullah bin Mas'ud Pernah berkata Mankana minkum mustanan falyastan Nabi man khotmat Barang siapa diantara kalian yang mau mengambil sunnah Ambillah sunnah dari orang-orang Yang sudah meninggal Fa innal hayya tuqman alai fitnah Karena Yang hidup itu Tidak aman dari fitnah Kaumun Hulaika ashabu Nabiyikum mereka adalah sahabat nabi kalian kanu Abarruhum ruhum kuluban, mereka adalah orang yang paling baik hatinya, wa amakuhu ilman yang paling dalam ilmunya, wa akal luhatakal lufan dan yang paling sedikit takalufnya, perhatikan di sini kelanjutannya kaumun ihtarahumullah li suhbati nabihi, wa ikaw mati di inihi, mereka adalah kaum yang dipilih oleh Allah subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya. ...dan untuk menegakkan agamanya. Inilah yang disebut är vad Allah, Ta'ala, Kuntum för "muqayyirum ummat". Ni är de bästa av människorna. Och ciri egenskaper är att de inte ordnar för att göra något dåligt, men att de förbjuder att göra något dåligt, och att de förbjuder att göra något dåligt, och att de förbjuder Oleh karena itu para ifaduddin azza wa ayyakum, kalau kita mau menjadi generasi ikut menjadi generasi mengikuti generasi yang terbaik sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di sini, maka kita juga harus ta'muruna bil ma'ruf, na'muru bil ma'ruf, kita perintahkan untuk berbuat baik, wa nanha munkar dan kita kita larang perbuatan munkar. Dan perlu kita perhatikan di sini bahwasanya ciri-ciri mereka itu ta'muru bil ma'ruf Memerintahkan perbuatan ma'ruf Dan melarang perbuatan mungkar Kalau ada yang menyatakan Dalil ini sebagai dalil untuk Hurud fisa bilillah Tapi di dalam berda'wah hanya menyuruh Untuk berbuat ma'ruf Sementara yang mungkar didiamkan Ketauilah ini tidak sesuai Dengan ciri-ciri generasi Yang terbaik Karena di dalam da'wah perlu adanya Memerintahkan untuk berbuat ma'ruf Dan perlu adanya Untuk melarang perbuatan mungkar Ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Sama ketika seorang mempelajari tauhid, seorang yang bertauhid dia harus mengetahui apa itu syirik. Karena tauhid, karena dia tidak akan mampu memahami tauhid secara sempurna jika dia tidak mengetahui apa itu syirik. Ya, jika dia tidak mampu, jika tidak, jika dia tidak mengetahui apa itu syirik, oleh karena itu ketika dia Uh, mempelajari masalah tauhid harus mengetahui masalah syirik, sehingga dengan uh, dengan memahami lawan daripada apa yang sedang dipelajari itu lebih menyempurnakan pemahaman kita terhadap tauhid. Oleh karena itu para ekafidin asalamu alaikum. Ketika kita menyuruh seorang berulama ma'ruf namun diam-diam saja terhadap kemungkaran yang mereka lakukan, ini bukan dikatakan dakwah. Ya, ini bukan dikatakan Dakwah Kalau hanya menyuruh orang Untuk berbuat ma'ruf Tidak melarang perbualan mungkar Maka tidak perlu ada poin yang keempat Yaitu bersabar dalam berdakwah Tidak memerlukan Poin yang keempat Bersabar dalam berdakwah Karena di dalam Melarang kemungkaran itulah Banyak timbulnya Penghalang-penghalang Banyak timbulnya tantangan-tantangan Banyak timbulnya Tantangan-tantangan Oleh karena itu Jika ada yang berprinsip Jangan Melakukan ataupun jangan e, Melarang sebuah kemungkaran Ataupun termasuk juga Di dalamnya jangan membicarakan Masalah-masalah yang menjadi perselisihan di kalangan kaum muslimin Ini juga termasuk pembodohan Pembodohan yang terjadi Di umat ataupun Pembodohan terjadi di kalangan kaum muslimin itu sendiri Karena dengan menjauhi perkara-perkara seperti ini kaum muslimin tidak akan dewasa dalam berpikir dan memilih mana yang terbaik contohnya saja kita lihat banyaknya kebidaan-kebidahan yang ada di kalangan kaum muslimin tentunya mereka yang melakukan kebidaan itu mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu merupakan yang baik dan ada nilai ibadahnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin mereka melakukan dengan meyakini bahwasanya itu adalah perbuatan jelek Ya. Nah. Dalam masalah ini tentu uh, ada yang harus, ada yang seharusnya menjelaskan kepada mereka bahwasanya ini bukanlah sebuah perbuatan ma'ruf, bahkan ini merupakan perbuatan munkar yang harus dilarang. Oleh karena itu para ikhwat azza wa iyakum, ini semua dakwah seperti ini tidak akan mungkin dilakukan kecuali sebagaimana yang telah kita singgung pada kajian lalu. Seorang da'i tersebut harus memiliki ilmu Harus Memiliki ilmu Dia memerintahkan orang lain untuk perbuat ma'ruf Tidak melakukan perbuatan mungkar Maka itu pun sudah dikatakan perbuatan mungkar Seorang yang berdakwah Hanya memerintahkan orang Untuk perbuat ma'ruf Tidak melarang perbuatan mungkar Apa yang dia lakukan itu sendiri merupakan perbuatan Mungkar Tentum Karena apa? Karena dia telah meninggalkan satu rukun dakwah yang lainnya. Oleh karena itu para ekafidin azza wa jalla ketika Rasulullah SAW ditentang oleh kaumnya itu dikarenakan apa? Dikarenakan beliau melarang untuk berbuat syirik. Kalau seandainya beliau hanya menyuruh untuk apa namanya? Untuk uh, menyambung tali silaturahmi, kemudian memberi makan orang yang lemah menolong menolong orang yang membutuhkan sifat-sifat seperti ini sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab bahkan mereka termasuk kaum yang paling memuliakan tamu bahkan tugas memuliakan orang-orang yang haji memberi makan orang haji memberi minum orang haji itu merupakan tugas yang sali, yang sangat bergensi pada saat itu Padahal harus mengeluarkan sekian banyak dana ya untuk menjamu dan memuliakan orang yang melaksanakan ibadah haji. Mereka yang mendapat tugas ini merupakan uh, apa namanya sebagai jabatan yang sangat bergengsi. Walaupun di situ yang ada hanya mengeluarkan uang dana, tidak ada pemasukannya. Dan masalah-masalah ini para ekafidin asallahu alaykum sudah masyhur di kalangan orang-orang Arab pada saat itu. Ya. Yeah. Namun, apa yang mereka tentang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah menyatakan kalimat la ilaha illallah ditentang oleh Abu Jahal. Kalau kita di Indonesia, walaupun setiap hari ditahlilkan di masjid la ilaha illallah la ilaha illallah, namun mereka masih saja berbuat kesyirikan karena mereka tidak mengetahui kalimat La ilaha illallah tersebut kalimat la ilaha illallah hanya mereka ucapkan di, di bibir saja sementara tidak mengetahui apa konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah kemudian kalimat muhammad rasulullah hanya disebutkan di dalam di bibir saja oleh karena itu para ekvidin asallahu aiyakum disini sebutkan kum untuk ummatin kalian adalah sebaik baik umat yaitu ciri cirinya kalian memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan munkar wa tu'minuna billah dan kalian beriman kepada Allah. Artinya, kalau kalian memerintahkan perbuatan ma'ruf, melarang perbuatan munkar tapi kalian tidak beriman kepada Allah itu enggak ada gunanya. Ya. Menjadi sebuah perbuatan yang tidak ada gunanya dan tidak akan menjadikan umat yang terbaik di kalangan umat manusia yang lainnya. Jadi ikhwahiddin azna wa kalimat ataupun ayat ini kuntum khairu ummatin ukrijat linnas bukanlah dalil untuk E, dijadikan penguat kurut sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Surah al ayat 113-114, "Min ahlil kitab ummatun qa'imatu." Di antara ahli kitab ada umat yang ada orang-orang yang masih lurus. Yatluuna ayatil lahi ana al-laili wa yasjudun. Mereka membaca ayat-ayat Allah Pada malam hari Dan mereka pun sujud är en av Allahs, jag är en av Allahs, jag är en av Allahs, jag är en av Allahs, Perbuatan är en av Allahs, jag är en perbuatan Allahs, jag är en av Allahs, jag är en av Allahs, det ada kebaikan pada uh, Pembicaraan Banyaknya pembicaraan mereka för att jag har sagt att jag har sagt bersedekah bersedekah Memerintahkan untuk bersedekah termasuk Memerintahkan untuk berbuat Ma'ruf har sagt au jag har sagt att jag har sagt att ataupun untuk mendamaikan barangsiapa yang melakukan itu hanya mengharapkan dido Allah pasauf anu'tihi azza wa maka akan kami berikan dia pahala yang sangat banyak. Jadi para ekafidin azza wa pada intinya bahwa umat yang terbaik dan umat Islam ya yang dikatakan umat Islam yang terbaik mereka harus memerintahkan perbuatan ma'ruf dan melarang perbuatan mungkar. Kemudian Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu anna unasan min ashabi Nabi sallallahu sallam wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebagian sahabat Nabi berkata kepada beliau ya Rasulullah dhahaba al dusur bil ujur ya Rasulullah orang-orang kaya telah mengambil jatah-jatah pahala mereka mengapa yusalluna kama nusalli mereka salat seperti kami salat Wa yashumuna kama nashumuu. Mereka juga berpuasa seperti kami berpuasa. Wa amwalihim. Tetapi mereka bisa bersedekah dari sisa harta mereka. Artinya mereka salat kami mereka salat seperti salat kami, mereka puasa seperti puasa kami. Tapi ketika mereka memberi sedekah, kami tidak bisa memberi sedekah. Oleh karena itu muncul keirian. <kullan> ya. Yeah irian di kalangan mereka. Iri di sini bukan berarti dengki yang menyebabkan seorang itu benci kepada orang yang di, diirikan, tetapi iri di sini iri tidak bisa berbuat sebagaimana yang mereka perbuat. Jadi ketika mereka bersedekah, kami enggak bisa bersedekah ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, memberikan jalan keluarnya agar orang-orang yang tidak memiliki harta lebih untuk bersedekah ini bisa melomba pahala mereka. Apa kata Rasulullah? Awalai sakatja allahulakum mata sabdakun mata mata sabdakun mata sabdakun, allah telah menjadikan untuk kalian apa yang bisa untuk disedekahkan. Artinya, selain daripada harta, Inna lita sabihaatan, tasbihaat yang sadakah. Sesungguhnya setiap tasbih itu sedekah. Wakul litaqbi ratin sadakatun, setiap takbir itu juga sedekah. Wakul tahmidaatin sadqa. Setiap tahmid itu adalah sedekah, wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap tahlil itu sedekah. Wa amribil bil ma'ruf sadaqah. Memerintahkan berbuat ma'ruf itu juga sedekah. Wa nahyani 'anil munkar sadaqah. Melarang perbuatan munkar juga sedekah. Jadi para ikhwas bahwasanya bersedekah itu tidak hanya harus harta. Ya. Bersedekah tidak harus dengan harta. Walaupun kebanyakan orang itu bersedekah dengan harta, namun sebenarnya bagi yang tidak memiliki harta lebih, misalnya yang lain mampu berinfak ataupun bersedekah sepuluh ribu ataupun sejuta misalnya, sementara dia tidak memiliki uh, harta lebih seperti itu, maka dia boleh perbanyak, perbanyak amal ma'arufin mengkar, uh, amal ma'arufin ma'arufan nahi, anil mengkarkan, itu juga termasuk kategori sedekah. Kemudian, <tuh> Efavidin dari Durri bin Abdil Lahab Durrah binti Abdil Lahab Durrah binti Abdil Lahab berarti ini putrinya Abu Lahab yang tercantum dalam dalam surat Al Masad Al Lahab dia tercantum sebagai seorang sahabiyah tidak seperti bapaknya yang sudah diklaim untuk masuk ke dalam neraka Fala dia berkata qomara julul ilal nabi sallallahu alaihi wasallam mahwa mimbar seorang laki-laki ketika Rasulullah berada di mimbar berdirilah seorang laki-laki dan berkata ya Rasulullah ayyun khair ya Rasulullah manusia mana yang terbaik faqala beliau berkata khairun nas aqra'uhum sebaik-baik manusia adalah yang paling pandai membaca Al-Qur'an wa atqahum dan paling takwa Wa amuruhum bil ma'ruf wan orang yang paling banyak memerintahkan berbuat ma'ruf wa anhahum dan yang paling banyak melarang kemungkaran wa anha minal munkar wa ausaluhum lir rahim dan orang yang paling menyambung tali rahminya Kemudian dalam hadis yang lain Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kala dia berkata. Sami itu Rasulullah sami är så att Allah har en hel del brkata, som har en hel del brkata, som har bil hel del brkata, som har en hel del brkata, som har en hel del brkata, som har en hel del brkata, som har Bia azabin min kibali min qabli ayamutu. Kecuali Allah akan mengazab mereka. Sebelum mereka meninggal. Artinya. Orang yang soleh tadi. Yang, berada, yang hidup di sekitar masyarakat. Yang berbuat kemungkaran. Jika dia tidak. Uh, merubah kemungkaran tersebut. Tidak berusaha untuk. Uh, berdakwah kepada kaum tersebut. <coughs> maka orang ini juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan juga. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Tabassumuka fi wajhi asika ka shadaqah." Engkau tersenyum, engkau tersenyum di hadapan saudaramu itu juga sedekah kan tersenyum bukan tidak tidak harus apa namanya memiliki modal banyak ya untuk tersenyum tidak memerlukan modal banyak seribu pun enggak namun dengan tersenyum itu juga kita bersedekah tentunya di sini dengan catatan tersenyum dengan sebab dengan tersenyum sendiri itu tidak sedekah karena yang namanya sedekah itu ada yang diberi ya. tapi kalau dia duduk melamun sendiri kemudian senyum sendiri itu tidak sedekah Sama saja dia seperti bersedekah, tapi tidak diberikan, tidak ada orang yang diberikan, maka tidak ada pahalanya, ya maka tidak ada pahalanya bahkan perlu dirukyah. Namun kalau dia bertemu dengan saudaranya, kemudian tersenyum, ya me menunjukkan wajah yang berseri kepada saudaranya, ini juga sedekah. Nah, begitu. Kemudian wa'amur kabil ma'arufan nahika anil munkar sodokoh. Kamu memerintahkan berbuat ma'ruf, ...dan är perbuatan Munkar juga sedekah. den. Den är en stor del av den. Den är en stor del av den. Den är en stor del av den. banyak, är en stor del av den. Den är en stor del av den. Den är en stor del sukup dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri tersenyum dengan teman-teman kita itu sudah dikatakan sedekah ya, itu sudah dikatakan sedekah terhadap temennya coba kalau kita bertemu dengan teman begitu ke begitu bertemu wajahnya masam kan begitu seram legam hitam iya kan kita pun bertanya-tanya ini orang kena apa lagi kebakaran atau gimana atau lagi ada problem kan begitu Mengapa sampai seperti ini? Ya kan? Apalagi sambil sambil buang muka, ini lebih parah lagi. Bukan bersedekah, mungkin berhutang namanya dia Jadi demikian barikhu fidin azinallahu wa iyyakum. Jadi dengan tersenyum, orang senang melihat kita. Wah, orang ini tersenyum dengan kita, kan begitu. Kita pun senang melihat dia. Kan begitu. Kita pun telah memasukkan rasa gembira pada diri orang yang kita beri senyuman tersebut. Ya. Dengan demikian, karena kita telah menimbulkan perasaan senang terhadap diri teman kita tersebut, maka disitulah yang namanya sedekah. Nah begitu. Seorang suami misalnya tersenyum dengan istrinya, istrinya pun senang. Kan begitu, ini juga sudah sedekah. Jadi sebenarnya para Ekoah mudah kita mencari mencari pahala. Sebenarnya begitu. Mudah kita mencari pahala, asalkan masalah senyum-senyuman ini tidak salah dalam penggunaannya kalau salah penggunaannya bisa saja menimbulkan fitnah kan begitu sebab berapa banyak orang yang terfitnah dikarenakan sumbingan apa senyum yang tersumbing kan begitu tersumbing apa namanya tersungging tersumbing dikarenakan sunggingan senyum kan begitu padahal maksudnya mungkin mau bersedekah tapi sedekahnya itu sedekahnya mengandung berbagai macam panah-panah yang beracun sehingga bisa membuat orang terjatuh dan menggelepar-gelepar, gara-gara sunggingan senyum kan begitu. Nah sedekah seperti ini ini tidak dikatakan sedekah tapi ini dikatakan racun. Kemudian para ahli hadisnya Allah wa ayyakum di dalam berdakwah ya di dalam berdakwah kita harus memiliki beberapa sifat, kita harus memiliki beberapa sifat. Yang pertama sekali Yang harus jag miliki yaitu ikhlas <coughs> Ikhlas merupakan sifat yang paling utama jag har inte amalan Makanya jag har inte sagt att jag har inte sagt att jag har inte sagt att jag har inte sagt att jag yang inte sagt att jag har inte sagt att jag maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan keistimewaan dan keutamaan yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi yaitu mereka yang sukses, yang beruntung kan begitu orang ciri-ciri orang yang terbaik di atas bumi ini. Namun kalau dia beramar ma'ruf nahi munkar hanya untuk apa namanya popularitas atau untuk ya masalah-masalah kedunawian atau untuk ya ada yang dia harapkan dari dakwah tersebut maka dia tidak termasuk orang yang disebutkan di dalam di dalam firman Allah yang kita sebutkan tadi. Ini yang pertama, yang kedua. Ala ilmu berilmu sebagaimana yang telah kita singgung, Seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu apa yang dia dakwahi. Apa yang dia dakwahi? Kalau lagi, seorang yang berdakwah harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahi. Jadi di sini kata ilmu di sini bukan berarti dia harus menjadi albani dulu barulah dia berdakwah. Berarti sedikit kali lah para dai bukan harus menjadi seorang mujtahid baru dikatakan dia baru dia dibolehkan berdakwah. Tetapi seorang yang berdakwah harus uh, mendakwahkan sesuatu yang memang dia miliki ilmunya. Kalau tidak <tuh> jangan diadawahi masalah tersebut. Ya. Tentunya ini dengan level Ataupun tingkatan-tingkatan yang sesuai dengan Da'i itu sendiri Ya kalau levelnya masih level warung Ya apa namanya berdakwahlah lah dengan uh, Yang levelnya level warung ya dengan cara Dialog ataupun bicara Masalah uh, apa namanya Bercengkrama namun isinya Ataupun muatannya adalah muatan Muatan dakwah Itu juga dikatakan seorang da'i Seorang da'i Ya ketika kita mengajak teman, ayo kita ngaji, itu juga dikatakan dakwah, ya, itu juga dikatakan dakwah. Terkadang kan seorang itu tidak mampu untuk menjelaskan apa yang dia <tuh> dengar itu paham, namun tidak bisa dia sampaikan. Ketika dia mau menyampaikan terasa lidahnya kelu, tidak keluar sepatah kata pun. Ketika ditanya kamu paham ya paham, namun tidak bisa berbicara, tidak bisa ngomong karena orang yang ngomong itu di samping perlu kebiasaan dan Memang tidak semua orang bisa seperti itu. Nabi Musa alaihi salam sendiri ketika dia diutus, dia minta kepada Allah, fa'artil ma'a Harun, kata Allah. Kata Musa, "Ma utuslah Harun kepadaku? Mengapa? Huwa afsah minni lisana. Karena dia, karena lisannya, bicaranya lebih fasih daripada aku, kata Nabi Musa. Begitu. Karena lisannya lebih fasih daripada aku. Namun perlu di sini kita ketahui en sak som jag vill säga. Det är en sak som jag vill säga. Det är en sak orang yang vill säga. Det är en sak som fasih vill Nabi Det är en sak som jag vill säga. Det är en sak som jag är jag vill säga att jag inte kan vara en del av det. Jag vill säga att jag inte kan vara en del av det. Jag vill att kan vara en del av det. Jag vill säga att jag inte kan vara en del av det. Jag vill säga att jag inte Berapa banyak orang yang tersihir dengan pemahaman-pemahaman uh, yang sesat dan menyesatkan? Dikarenakan apa? Dikarenakan dia pandai dalam berbicara. Dikarenakan orang yang menyampaikan fasih dalam menyampaikan. Bagaimana kalau seandainya orang ini fasih, kemudian disampaikan juga kebenaran, tentu keutamanya juga lebih lebih banyak dibandingkan yang lain-lainnya. Demikian bariqul fidlinaazza wa llahu iyyakum. Jadi orang yang berdakwah harus memiliki ilmu tentang apa yang dia dakwahi. Kalau antum mau berdakwah tentang solat, antum harus kuasai dulu tentang solat. Jangan sampai antum menyuruh seorang solat, mengajarkan seorang bagaimana tata cara solat, sementara tata caranya itu salah misalnya, kan begitu. Nah, demikian juga ketika <tuh> ketika seorang akhwat misalnya mau berdakwah tentang berjilbab. Jilbab, dia harus tahu apa ilmunya tentang jilbab. Jangan sampai ketika dia bercadar, ditanya kenapa kok bercadar? Nanti jawabannya nggak bercadar, nggak muslim katanya. Misalnya begitu kan repot kita. Ya. Nanti antum tuh kenapa jenggot? Yang nggak yang nggak jenggot itu nggak orang sunnah, itu orang ahli bid'ah. Misalnya kan begitu. Kan repot kita jadinya bisa merusak dakwah. Padahal. Tinggal sedikit penjelasan saja. Insya Allah dia memahaminya. Nah banyak yang terjadi di kalangan kaum muslim seperti ini. Dia sebenarnya belum paham tentang satu permasalahan. Tapi berbicara tentang permasalahan tersebut. Akhirnya banyak yang keliru. Makanya para sahabat radhiyallahu radiyallahu anhumu, anhumu disebutkan kanu wa aqalluha taqallufan. Paling sedikit taqallufnya. Artinya kalau mereka gak tau ya mereka gak bicara masalah itu. Kalau ditanya satu permasalahan, tidak tahu ya mereka katakan Allahu Alam. Jadi beban mereka itu tidak terlalu berat. Tidak di, dicari-cari, gimana kira-kira jawabannya, tidak. Nah, jadi demikian warayafahuddin Azzaallahu Iyya. Mudah sebenarnya. Kemudian. <tuh> yang ketiga Qudwa Hasanah. Qudwa Hasanah. Tauladan yang baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal al akhir wa dzakara Allah katsiran." Sesungguhnya <coughs> pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi siapa yang mengharapkan hari akhirat dan mengingat dan mengingat Allah dengan dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang dai uh, dia harus menjadi seorang yang menjadi suri teladan bagi yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang uh, apa namanya yang mendapatkan dakwah? Banyak kita lihat di tengah-tengah masyarakat ketika seorang dai mengajaknya untuk berbuat baik, kemudian orang yang dida'wahi mengatakan kamu saja belum berbuat. Kamu saja belum Berbuat kamu saja seperti ini. Kira-kira bagaimana sikap orang yang diawahkan seperti ini? Betul apa salah kan begitu? Ketika dia diajak sholat oleh seseorang yang dia sendiri ompong-ompong sholatnya. Kemudian ketika ditanya ah, kamu saja sholat kamu belum belum apa nam belum tertib, akhirnya dia nggak sholat. Kira-kira? Uh, karena dia mengetahui bahwasanya seorang yang berdakwah itu harus menjadi kedua tauladan kan begitu. Akhirnya kira, apakah benar sikap orang yang diajak ini? Nah, saya sebutkan sebuah hadis yang masyhur, yaitu ketika Abi Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, datang. Seseorang dan mencuri Harta zakat tersebut Kemudian diringkus oleh Abu Hurairah Kata Abu Hurairah demi Allah aku akan Laporkan kamu kepada Rasulullah Kemudian orang ini uh, Apa namanya uh, Meminta belas kasihan dari Abu Hurairah Dan akhirnya Abu Hurairah pun kasihan dan melepaskan Dengan syarat kamu datang, jangan datang lagi Ternyata besok malamnya Dia datang lagi dan diringkus kembali oleh Abu Hurairah Kemudian Abu Hurairah kembali mengancam untuk melaporkannya kepada Rasulullah Kemudian kembali orang ini meminta belas kasihannya Abu Hurairah Sehingga Abu Hurairah kasihan dan melepaskannya kembali Pada besok harinya Kembali orang ini datang ya. Kemudian diringkus oleh Abu Hurairah kembali Yang ketiga kalinya Sebelumnya Pada ringkusan, yang pertama dan kedua, Abu Urah telah melaporkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah tadi malam ada yang datang dan mencuri harta zakat begini-begini. Kemudian dia katakan begini-begini. Dan dia berjanji tidak akan datang. Kata Rasulullah, e, dia itu nanti akan datang lagi. Sampai ketiga kalinya. Kemudian yang ketiga kalinya ini Abu Urah benar-benar mau me, me, apa namanya, menangkapnya dan menghadapkannya kepada Rasulullah. Apa kata orang ini? Maukah kamu aku beritahu suatu amalan yang dapat menjauhkan kamu dari syaitan? yaitu ya yaitu dengan membaca ayat ayat kursi dengan membaca ayat ayat kursi kemudian apa kata Rasulullah telah dilaporkan kepada Rasul dilaporkan oleh Abu Hurairah sadaqa wa huwakaduk. orang ini benar walaupun dia seorang pendusta dari dalil ini kita dapat simpulkan bahwasanya orang yang memberitahu kita suatu kebaikan yang memang kebaikan tersebut ada dasarnya kita harus menerima dengan senang hati kita harus menerima dengan senang hati misalnya ada orang yang mengajak antum sholat ayo kita sholat yuk misalnya pada waktu itu dia, sebenarnya dia tidak sholat kali sholatnya, maghrib aja waktu itu kebetulan kita sedang apa namanya, sedang sibuk misalnya dia memang karena kebiasaannya sholat maghrib ngajak kita sholat lain tidak dia kita sholatnya 5 waktu tapi waktu itu, udahlah Tinggalkan aja suju kerjaannya, yuk kita sholat Ah kamu aja sholatnya gak beres Mau ngajak orang sholat Gimana kira-kira? Ini jawaban yang tidak Tidak benar Karena apa? Karena yang dia ajak itu Adalah suatu kebenaran Yaitu Melaksanakan sholat maghrib adapun mengenai dia Tidak menjadi usuh hasanah Itu urusan dia ya. Itu merupakan Kewajiban seorang da'i Jadi jangan sampai, jangan sampai simada'u orang yang diajak untuk kebaikan menolak kebaikan yang dia tahu itu merupakan sebuah kebaikan karena dia lihat si da'i ini memang orang yang bermasalah karena syarat-syarat ini para ekafidin asalamu'alaikum itu untuk dai bukan syarat madau untuk menerima dakwahnya paham kan tuh ya jadi itu merupakan syarat suksesnya seorang berdakwah dan memang itulah syarat seorang da'i namun bagi madau, dia tidak boleh lihat itunya apakah yang dia katakan itu benar ya sudah ikut saja nah, begitu ya, ikutkan, ikuti apa yang dia katakan kan banyak kita lihat ala usat ini, usat amplopnya ini kan begitu usat amplop, usat seratus ribu umat uh, apa namanya, ada ada tender-tender segala macam ah dia itu gak beresnya itu, misalnya kan begitu akhirnya, misalnya akhirnya kita tidak terima apapun dari dia misalnya ini, ini juga suatu perkara yang yang keliru, itu masalah dia sejuta umat, seribu umat, masalah dia ada tender dan segala macam, itu urusan dia demikian para ikhwafiddin azimallahu wa'iyyakum, jadi kita harus menempatkan posisi kita sebagai uh, mada'u, jika kita memang sebagai mada'u, dan dia harus menempatkan posisi dia sebagai da'i dengan syarat-syarat yang harus dia lakukan. Jangan sampai kita sebagai mada'u menolak kebaikan ataupun kebenaran yang disampaikan oleh dai dikarenakan adanya kekurangan yang ada pada diri si, si dai. paham, teman-teman? Ya? ya misalnya seorang pekerja bank misalnya. Dia katakan, "Enggak boleh, Pak, makan uang riba." kamu aja makan uang riba." Misalnya kan begitu. Ya. Apakah ini dibolehkan? Ya jelas tidak dibolehkan yang dia katakan itu benar. Yang dia katakan itu benar. Yang yang kita ikuti adalah omongan dia, sami kan barifuddin nasallahu alaihi wa iyah. Oleh karena itu, di dikatakan syarat si pendakwah. Apa ya? Sifat-sifat seorang yang berdakwah. Bukan orang yang mendapat dakwah, yaitu harus mampu menjadi qudwah hasanah, suri teladan yang baik. Kemudian rahmah fa'il munkar wal khaufu alaihi min adzabillah. Yaitu kasih sayang terhadap orang yang melakukan kemungkaran karena apa karena khawatir dia nanti nak, dia nanti akan diadab oleh Allah ta'ala. makanya kalau kita lihat dalam buku usul salasa ini bagaimana kita lihat awalnya awal dimana itu iklam rohimak ketahuilah semoga Allah menyayangi kamu merahmati kamu Jadi ketika kita berdakwah itu sebenarnya bukan dikarenakan jengkel, bukan dikarenakan kita marah terhadap orang yang da'wah, enggak. Tapi dikarenakan kasih sayang kita terhadap dia, kita khawatir, nanti dia akan diazab Allah s.w.t. dalam neraka. Kita ingin dia itu seperti kita, terlepas dari bid'ah, terlepas dari khurafat, terlepas dari berbagai macam kesyirikan. Ya. Oleh karena itu ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada ayahnya, apa katanya? Ya abati inni akavu ayya masaka azabun rahman Fatakuna li syaitani waliyya Wahai ayahku, sumber jaga khawatir sekali Engkau nanti akan mendapat azab dari Allah Akhirnya syaitan dijadikan sebagai wali untukmu Itulah kekhawatiran Ibrahim terhadap ayahnya Bukan dikarenakan dia marah terhadap ayahnya, enggak Karena kalimannya juga ya abati Ya abati ini dalam bahasa Arab panggilan yang sangat lembut Ya abati Kalau ada orang-orang Arab, kalau orang Jawa, ya nduk, begitu. Itu kan yang paling lembut sudah. Panggilan seorang untuk anaknya. Kalau orang Batak, apa? Nah, gitu, <laughs> ya butet gitu kak. Yang jelas ini panggilan yang lembut. Makanya kalimat, ya abadi. Wahai ayahku, begitu. Wahai ayahku. Atau wahai ayahanda kan begitu. Jadi, kalimat ini sebenarnya ditujukan untuk ayahnya, dikarenakan kekhawatiran nanti ayahnya kalau tetap menyembah berhala akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dijadikan setan sebagai walinya. Inilah kekhawatiran, bukan dikarenakan Ibrahim itu marah ya, bukan dikarenakan Ibrahim itu jengkel terhadap ayahnya. Demikian juga seorang dai ketika dia berdakwah kepada seorang bukan dikarenakan dia itu marah, jengkel atau dikarenakan ada dendam ya, makanya apa namanya? ditahzir semua karena dendam Ini bukan dakwah namanya ya. Ini dikatakan bukan Bukan dakwah Makanya para ikhafidin Seorang yang Berdakwah Atas dasar kasih sayang terhadap mada'unya Jika dia mendapatkan Apa namanya Reaksi negatif dari mada'unya Insya Allah dia akan sabar ya. Insya Allah dia Akan sabar Dengan syarat tadi dia ikhlas ya. Dia memang sayang terhadap orang yang Dia dakwahi Ternyata ditolak, ya, ditolak. Insya Allah dia akan sabar. Kenapa? Karena dia dakwah itu bukan dikarenakan marah. Kalaupun marah itu karena Allah. Ya. Kalaupun marah itu karena Allah. Artinya marah ini karena ada pengingkaran terhadap syariat Islam. Dan itu mudah untuk untuk dihapus. Setelah dia baik, itu akan kemarahan akan akan segera sirna. Berapa banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin ketika dia menyatakan dirinya sebagai marah karena Allah, namun setelah Orang ini Sudah baik ya, Sudah baik Sudah tidak melakukan perbuatan Kemungkanan itu lagi Dia tetap, tetap marah terhadap orang ini Ini bukan si seorang Dai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Asulullah bersabda Al-mu'min Al khair, khairun Mu'min yang baik adalah Al-mu'minu khairun Mu'min itu adalah seorang yang baik Wala khaira fi man la wala yu'laf tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak meramahi orang dan tidak diramahi di sini Rasulullah menyebutkan seorang mukmin itu sifat-sifatnya di antaranya ramah dan begitu ramah dengan orang lain kemudian dia juga diramahi oleh orang lain ya kalau kita ramah masa orang lain tiba-tiba mukul kita kita misalnya ramah terhadap orang lain bertanya Pak mau ke mana Pak bum katanya kan enggak mungkin ya ditinjunya kira itu satu hal yang enggak mungkin Ya. Kalau kita ramah biasanya kita diramahi, artinya pasti berbalasnya itu setimpal. Hal jazawil esanul ilal esan, bukankah kebaikan uh, balasan yang baik itu juga juga baik demikian para kafirin asyallahu iyyakum. Makanya seorang mu'min itu pasti orangnya ramah, makanya Rasulullah itu ramah sampai dikatakan tersenyum saja merupakan sebagai sedekah. Senyum kan tanda-tanda orang yang ramah, sepatutnya ramah dengan mukanya kotor. Pok kan begitu, itu nggak ramah namanya, itu nggak ramah namanya. Makanya para ekspedisi Nsallahu Iya Kum kalau ada seorang yang uh, sikapnya tidak ramah, mukanya ketat, agak sedikit horror, kemudian uh, masem berjumpa dengan orang seperti berjumpa dengan musuh yang harus dibasmi, ini bukanlah tipe seorang mu'min, ya, bukanlah tipe seorang mu'min. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan menyebutkan sosok orang yang terbaik itu adalah orang yang terbaik terhadap orang yang paling dekat terhadap dirinya. Seorang suami, orang yang paling dekat terhadap dirinya adalah istrinya. Kata Rasulullah, "Khairukum khairun li Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. "Wa ana li ahlih." Dan aku adalah orang yang terbaik terhadap istri-istriku, keluargaku dibandingkan kalian semua. Karena memang istri adalah orang yang paling dekat Terkadang kita enggak, dengan orang lain kita ramah, dengan istri, melotot terus. Kan begitu, tidak bisa bersikap ramah. Ketika melihat, sudah nek. Saya kalau sudah melihat ini, Macamnya susahlah kan begitu. Maunya macam memukul aja, memeludah aja kan begitu. Ada yang seperti ini. Jadi ini kan Malaikhafidin <tuh> Azzallahu Aiyyakum. Makanya, orang yang paling berhak untuk kita ramahi adalah orang yang paling dekat. Terhadap diri kita. Ya kalau antum, karena belum punya istri, ya orang tua kan begitu. Atau adik, kakak kan begitu Kadang-kadang kalau dengan teman Bisa dia ramah, tapi kalau dengan adiknya Memtendang saja, kan ada seperti itu Padahal adiknya sebenarnya lebih berhak Untuk mendapat sikap yang ramah Dari kakaknya dibandingkan Teman-teman selevel ataupun Rekan-rekan kerja misalnya Jadi para ikhofidit Seorang mukmin adalah seorang yang ramah Dan Apa namanya, dan diramahi Bisa ramah dan bisa diramahi Kemudian Eh. Uh, selanjutnya yaitu at-tasabbut wa adamul akhthi biz Meneliti harus meneliti tidak uh, tidak berburuk sangka. Meneliti dan tidak berburuk sangka. Setiap kita apa namanya Me setiap kita mendapat uh, berhadapan dengan satu kaum itu biasa memiliki karakter tersendiri masing-masing memiliki karakter masing-masing uh, sesuai dengan latar belakang kehidupan mereka makanya ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang Arab Badui Rasulullah ditarik lehernya apa kerah lehernya tarik bajunya sampai merah apa kata Arab Arab Badui ini ya Rasulullah Berikan kepadaku harta yang diberikan Allah, maksudnya hata Baitul Mal. Sampai leher Rasulullah berbekas merah. Para sahabat marah. Ini Arab Badui kan gitu, Pak. Berani-beranian menarik leher Rasulullah. Tapi Rasulullah mantap mengetahui ini orang ini, orang Arab Badui memang kurang akhlaknya. Makanya kalau orang dusun itu biasanya kurang akhlaknya. Ya, maksudnya yang yang jauh dari apa namanya? Yang tempatnya terpencil, itu biasanya memang seperti itu karena kurangnya dakwah kemudian e, apa namanya kurangnya kurang adanya pendidikan bagaimana cara berakhlak yang baik rasulullah sendiri mengatakan man badah jafa siapa yang tinggal di dusun terpencil jafa orangnya menjadi kota makanya kalau antum pergi ke mereka-mereka yang tinggal di gunung dengan mereka-mereka yang tinggal di kota itu masih lebih lembut orang kota kan begitu gimana kira-kira <risas> eh? Kalau pengalaman antum bagaimana? Maaf ya kalau ada yang dari dusun di sini. Dusun di sini artinya dusun Badawi ini yang tempat yang jauh dari komunikasi, jauh dari dakwah. Nah Karena menurut mereka kalau apa menarik leher orang itu ya hal-hal yang biasa diah saja sudah sopan kali mungkin kan begitu sebagaimana Arab Badui yang kencing di masjid itu sudah tempat yang paling bagus untuk mereka deh mungkin di tempat di di kampung mereka deh sembarangan saja kan begitu, sambil jalan-jalan bisa saja seperti itu itu mungkin menurut mereka sudah paling sopan lah kan begitu makanya Rasulullah me menanggapinya dengan ya dengan dengan lapang dada orang ini ya, begini karakter yang perlu perlu ada pemenahan. Jadi kita perlu apa namanya seorang da'i itu harus memang tasabut Meneliti berita begitu. Meneliti berita tidak sembarangan Ketika kita mengatasi satu permasalahan kita teliti dulu Ini kira-kira permasalahan bagaimana sebenarnya Barulah didakwahi Atau kita menerima satu berita Kita harus meneliti berita tersebut Sebagaimana firman Allah SWT Ya'yulladina amanu inja'akum fasikum binabain Fata bayyanu wahai orang-orang beriman Apabila datang seorang fasik jag måste berätta, då kollit illa därunder. Så nu är det inte så att jag har itu att säga. Det är bara att jag har något att säga. Det är bara att jag har något att säga. Det är bara att Orang har något att säga. Det är bara att jag har något ...meletakkan file informasi... ...dram internet tersebut. Dari mulai berita masalah bakul... ...sampai berita masalah cabul, disitulah semua. Ya, di internet lah itu semua ada. Nah, ada juga yang anehnya... ...membenarkan ataupun mempercayai... ...berita-berita internet. Begitu. Tidak tersebut. Apakah benar atau tidak. Kan begitu. Demikian para Fafidin... ...az'allahu az wa iya'kum. Makanya, kalau seorang da'i... ...tidak memiliki sifat ini... Maka akan terjadi kerancuan-kerancuan ketika dia berdakwah. Kemudian para ya khafiddin azimallahu wa'iyyakum. Sifat yang lain yaitu arif. Arif itu lemah lembut. Arif itu lemah lembut. Sifat ramah dan lemah lembut bukan berarti... Ya, bukan berarti orang ini nyeleneh. Kita harus pahami. Bukan berarti kita harus lemah lembut. Dengan orang yang apa namanya... Uh, dengan orang yang melakukan kebidahan. Jadi bagaimana caranya? Ya kita ikut juga lah, karena sebagai sikap keramahan kita terhadap masyarakat, kita ikut. goyang-goyang kepala, misalnya kan begitu. Ya kita ikut tahlilan, kita ikut apa namanya doa bersama, kita ikut apa namanya pergi ke kuburan, mengikuti masyarakat ala masyarakat tempat. Ya bukan begitu dikatakan ramah. Ya dan bukan itu juga dikatakan lembut. Ya kita itu lembut, tapi Harus tegas dan tegas tidak identik dengan keras. Alhamdulillah. Lembut dengan artian lembut yang dibarengi dengan ketegasan dan tegas bukan berarti orang itu keras. Maksudnya begini para ekafidin asallahu ayyakum ketika antum menolak perbuatan mungkar yang diajak oleh teman antum, ya, ya bilang saja, saya nggak bisa melakukan ini, kan begitu. Itu satu kelembutan, namun isinya Tegas. Seorang suami misalnya. Uh, seorang suami ketika dia memberi peraturan kepada istrinya. Kalau dia katakan, kamu mulai hari ini tidak boleh keluar pintu. ya, Tidak boleh keluar pintu. Kan keras ini suami. Dan itu memang hak dia. Dan itu merupakan hak si suami. Boleh dia katakan, kamu tidak boleh keluar pintu. Kamu mau keluar dari jendela saja. Boleh dia, boleh dia katakan seperti itu. Karena itu hukum di tangan dia. Ya mungkin karena dia lihat lingkungan sekitarnya kurang bagus untuk si istri kan begitu, tapi kan ini apa namanya perlu ada cara yang lain ya, perlu ada cara yang lain, kan begitu kalau dijelaskan uh, gak usah pakai kali, kamu gak boleh keluar dari kusen pintu kan begitu, gak perlu begitu ada cara yang lain seperti uh, ya kasih tahu aja, dek, jangan keluar rumah karena begini, begini, begini, begini, selesai kan jadi kesannya itu bukan peraturan kesannya itu kita kasihan terhadap dia, dia pun bisa mengerti Ah, begut. Ja, parafaktidin, asalamualaikum. Makanya, arif, perlu adanya kelemah lembutan. Ya. Perlu adanya kelemah lembutan. Memang untuk mengatakan, uh, kita harus menjadi orang yang lemah lembut, mudah. Tapi terkadang prakteknya, itu terkadang sulit. Apalagi kita yang sudah punya, mereka yang sudah punya istri, yang sudah punya anak. Ya. Kalau terhadap teman, mungkin bisalah dia pala-palai supaya lembut. Kenapa? Karena nggak bisa dikerasi juga padri kerasi dia yang kena toyor misalnya. Tapi kalau dengan istri dengan anak yang berada di, namanya, di kekuasaan dia, dia bisa berbuat apa saja tidak ada yang melarang. Di sini yang terkadang kurang apa namanya bisa mengendalikan diri. Demikian para fakihin jazakumullah wa Kemudian para ikhwah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Dakhala rahtun min al-yahud ala Rasulillah shallallahu Faqalamu orang Yahud datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu mereka berkata assalamu alaikum celakalah kamu bukan assalamu alaikum ya assalamu alaikum celaka kamu ya Muhammad Qalat kata Aisyah qalat Aisyah qalat Aisha, berkata Aisyah paham tuha dan aku paham apa yang mereka maksud begitu artinya waktu mereka mengatakan assalamu alaikum Aisyah apa namanya benar-benar paham apa yang mereka katakan kan mirip-mirip saja Assalamualaikum Assalamualaikum Kan begitu Tapi waktu itu Aisyah memperhatikan Apa yang mereka katakan Benar-benar yang diucapkan adalah Assamu Celakalah kamu Makanya kata Aisyah Karena dia paham Apa yang dikatakan oleh orang Yahud ini Wa alaytassammu Wa la'annasu Kan begitu Kamu yang celaka Dan kamu yang terla'nat Ditambahlah kalimat Terla'nat Fakala Rasulullah Berkata Rasulullah SAW Mahalan ya Aisyah Tenang ya Aisyah Tenang nah, Kan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah kita ya. Ketika dia katakan celaka kamu. Dia katakan ada orang membela, dia katakan tenang dulu kan. Tenang ya Aisyah. Kalau kita pemimpin negara dikata celaka kamu ada yang membegal, ayo ayo segera segera segera. Karena begitu, segera. Kalau kita tincang saja kan begitu maunya. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti itu. Makanya beliau mendapat rekomendasi yang sangat hebat dalam Al-Qur'an, qul inna kala ara. Kulukin azim Engkau ya Muhammad berada dalam akhlak yang sangat mulia Malan ya Aisyah Tenang ya Aisyah Inna Allah fil amri kulli Sungguhnya Allah suka kelemah lembutan Dalam semua urusan Suka kelemah lembutan dalam Semua urusan Fakolat ya Rasulullah Aisyah berkata ya Rasulullah Al awalam tas ma'alu -ma ya Rasulullah Tidakkah anda dengar apa yang mereka katakan Kala Kata Rasulullah Kata Rasulullah, kata Rasulullah. Kultu wa alaikum. Kata Rasulullah, "Iya, aku dengar, tapi aku telah mengatakan wa alaikum kamu juga." Jadi enggak perlu naik spanning seperti kamu ini ya Aisyah. Ketika mereka katakan kamu celaka ya sudah kamu juga selesai. Tapi kalau naik spanning berapa? harap sudah terputus-putus begitu. <laughs> kamu yang terlaknat, kamu yang begini, ya, begini kan bagi jadi bertambah banyak. Kemudian para bin Azilullah wa iyyakum. Ada satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika uh, dari Muawiyah bin bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu "Bainana ana usalli ma'a Rasulullah sallam, ketika saya salat bersama Rasulullah, idza atasa rajul minal qaum, tiba-tiba salah seorang yang salat itu bersin." Fakul itu aku katakan, "Yarhamukallahu." lagi salat. Namanya juga dia baru masuk Islamnya. Jadi ketika sholat bersama, dia taunya bahwa sunnahnya kalau kalau ada yang bersin, jawabannya yarhamukallah. Yang salahnya waktu itu sedang sholat kan begitu. Yang bersin juga nggak mengucapkan alhamdulillah. Jadi dia dengar ya bahwasanya kalau ada yang bersin dikatakan yarhamukallah. Jadi ketika orang itu bersin, katanya ini yarhamukallah. Ketika sholat ini, ya ketika sholat, faromani lqob ya abu saurim orang-orang pun melihat saya. Lagi sholat ini, orang-orang melihat saya. Kemudian faqutu wasaqla ummayah ma sya'nakum tanduruna ilayya kenapa kalian kok nengok ke saya semua lagi salat ini <gul> lagi salat dilihatnya ini kok pernah melirik ke dia semua ini menandakan para ifa e bin az melihat kesujud itu bukan bukan dukun salat untuk satu yang perlu bisa kita palingkan palingkan ke yang lain seperti ketika kita nampak ular ular di sini antum nengok Neng mau tuduh saja, gimana untuk mukulnya? Padahal sunnahnya ketika lewat ular kita disunahkan untuk membunuhnya terus sholat dan begitu. Jadi ada satu apa namanya perkara-perkara yang dibolehkan. Jadi waktu ini para sahabat melihat ini melirik. Tentu ya sahabat ini melihat juga kan. Kalian ini kenapa kok embereng saya semua kan begitu? Kenapa kalian lihat saya? Ada masalah apa? Lagi sholat ini dia ngomong. فَجَعَلُوا يَدْرِبُونَا أَيْدِهِمْ ala أَفْخَذِهِمْ Kemudian mereka pun pukul-pukul paha. Artinya supaya suruh dia diam. Makanya kalau diantara kaum muslimin yang tidak paham dalam asal sholat, kalau dalam seperti ini dia enggak tahu bagaimana suruh dia diam, dia akan ngomong juga akhirnya. Kamu itu diam. Berapa yang kita lihat terjadi antara imam dan makmum? Subhanallah. Imamnya enggak tahu. Apa itu subhanallah? Di mana yang salah? Akhirnya apa yang salah? Kan karena dia ya, dia subhanallah sujud, subhanallah juga, berdiri, subhanallah juga. Akhirnya imam yang nggak tahu yang mana, makmumnya juga kepikir ngasih tahu. Tak kadang imam yang mengatakan apa apa yang salah, tak kadang imam sujud, <gülüyor> dikarenakan apa? Dikarenakan ketidaktahuan dalam masalah pelaksanaan sholat. Jadi dia ini para sholat mukul mukul paha untuk menyuruh dia diam, jadi isyarat. Kemudian Falaamma ra'aytu ra'aituhum yusammituna ni sakattu ketika aku lihat mereka menyuruhku diam maka aku pun diam. Jadi dia tahu apa paham apa maksud para sahabat mukul-mukul paha mereka. Falaamma shalla Rasulullah sallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi salat di Abi Huwa wa Ummi. Ini bukan ungkapan ya. Ma ra'aytu mu'alliman qablahu wa ba'dahu ahsan ta'liman ta minhu. Aku belum pernah melihat guru Sebelumnya baiklahnya yang paling yang lebih baik dibandingkan beliau. Wallahi ma kaharani. Demi Allah, dia tidak membentakku wala darabani, tidak juga memukulku, wala syatamani dan juga dan juga dan juga tidak mencelaku. Kemudian beliau berkata, "Qul inna hadhihi salah Sesungguhnya tasungguhnya salat ini la yasluhu fiha min kalamin nas." Tidak boleh dimasukkan di dalamnya, tidak sah dalamnya dimasukkan ucapan manusia inna mahwat tasbih wa watakbir salat itu terdiri dari tasbih dan takbir wakil atau qur'anan kalau atau quran jadi rasulullah mengajarkannya oh enggak boleh seperti itu itu artinya sahabat ini tadinya tidak paham ya tidak paham bahwasanya tidak boleh berbicara ketika salat sampai dia katakan ya rhamukallah kalian kok lihat lihat saya ada apa masalahnya anj begitu dan rasulullah tahu orang ini nggak paham makanya setelah rasulullah selesai Ya, diajarkan begini-begini dan kalau seandainya orang yang ini juga gak mengetahui tentunya dia akan langsung men apa, menimpali kan begitu, eh gak boleh so gak boleh bicara dalam sholat, kita sedang sholat ini kan bisa seperti itu kita ini sedang sholat, gak boleh bicara lagi sholat kan bisa saja seperti itu kalau imamnya latah. <tuh> jadi para iyyakum ini menunjukkan bagaimana Rasulullah kelembutannya, ke kelembutan Rasulullah sebagaimana yang pernah yang sering kita singgung orang seorang Arab Badui yang yang apa namanya yang uh, yang kencing di sudut masjid kan begitu tidak dimarahi oleh Rasulullah karena Rasulullah tahu orang ini enggak tahu. <tuh> Makanya setelah itu apa kata Arab Badui? ini Ya Rasulullah, uh, dia berdoa, Allahummarhamni wa Muhammad. Ya Allah, <tuh> rahmatilah aku dan Muhammad. Wala tarham dan janganlah kamu rahmati dan dan janganlah kamu rahmati selain kami selamanya. Jadi doanya begitu ya Allah rahmatilah aku dan Muhammad sementara yang lain jangan ya Allah. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang lainnya para sahabat yang lain sempat membentak kan begitu, sempat membentak dia tidak memberikan pelajaran yang yang bagus. Kemudian sifat yang lainnya takdir masalih walmasaf malumafasid harus pandai menimbang antara maslahat dan masada. Kalau tidak pandai seorang dari tidak pandai dalam masalah ini maka akan banyak merusak dakwah di arena di arena perdakwahan kemudian yang terakhir bagaimana yang akan kita bahas nantinya yaitu seorang da'i itu harus memang harus sabar dalam berdakwah jadi demikian para Fafidin mengenai berdakwah di jalan Allah SWT yang memiliki beberapa sifat yang harus Kita kenakan pada diri kita, pada diri seorang da'i, dan masing-masing kita adalah seorang da'i, ketika kita berdakwah di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. att -masing. kira en på